Jadi ada satu lagu yang mana Menceritakan tentang Saya sering berhayal seperti yang saya bilang tadi Dan di lagulan ini Saya dapat judulnya itu dari sebuah mimpi Jadi saya bermimpi bahwa Ini cerita mimpinya nih Ada seorang teman yang tiba-tiba datang Dan bilang, udah pernah ke lagulan belum? Apaan tuh lagulan? Itu lagulan, itu murah tahu Abis itu naik kapal bisa Coba googling deh lagulan Akhirnya saya googling lagu land disitu saya lihat ada sebuah pulau di tengah-tengah laut yang kosongnya minta ampun pulaunya itu ada pulau lagi, jadi di atas pulau ada pulau yang terbang-terbang diserta -terbang, pohon yang terbang-terbang dan pelangi yang tidak terlihat seperti pelangi warnanya bukan warna pelangi dan disitu adalah kumpulan suara yang mana ada tamis, ada tertawa ada Menyinyir semua ada di situ Dan itu menjadi sebuah harmoni yang spektakuler Itu ketika saya datang Ketika saya lihat Di dalam ini ya Ketika saya lihat Saya dingin banget ke lagu lain Lalu saya terbangun Saya terbangun dan emang lagi ngerjain lagu ini Yang mana saya gak tau di dunia apa Lalu saya langsung bilang Pak saya tahu di dunia apa Di dunia lagu lain Apa itu cik lagu lain Maksudnya lagu lain aja Maka lagu ini menjadi lagu yang paling susah karena saya selalu berhayal dan bermimpi bahwa hidung itu sebetulnya bisa mendengar juga mata itu bisa berbicara sudah pasti mulut itu ada nafasnya sudah pasti juga dan telinga mampu berbicara juga bisa menurut saya semua Indra mampu melakukan kegiatan-kegiatan indera lainnya dan disitu adalah momen saya bersyukur bahwa saya dimiliki oleh sekian Indra yang sempurna Sehingga saya menghasilkan beberapa musik yang Saya ingin kalian dengar Bukan yang mau kalian dengar Terdengar egois, namun Saya percaya sih Ketika saya sedang menyanyikan lagu-lagu yang saya senang nyanyikan Saya menembarkan energi positif kalau saya sendiri males nyanyinya Kalian juga pasti akan males mendengarkannya Jadi terima kasih sudah berjalan Minta waktu saya Ini dia lagi terakhir.